saudaraku, Cilo si manis manis sekali. Jangan lupa like dan komen videoku ya. Dono video yeah. Jangan lupa subscribe channel support Perdana Record. So, uh, yeah. Good, okay. Salam sepenuh si <tik>